Semua orang harus berhenti berbuat dosa Semua orang harus berhenti jika memakai narkoba Semua orang harus berhenti dari korupsi yang merusak sendi-sendi ibu pertiwi Semua orang harus berhenti dari berlatih muka dua Lain di bibir, lain di hati ah, Semua orang harus berhenti berdusta Wajah palsu yang terpasang Tipuan Yang mematikan Ya ya semua orang harus berhenti Dari hal-hal yang jahat Di berbagai aspek kehidupan Tapi jangan pernah berhenti Mengabdi di kehidupan Mengabdi untuk sesama Bukan karena sama suku Bangsa, ras, agama Tetapi sesama manusia apapun Suku, bangsa, ras, dan agamanya Sehingga kita menjadi manusia Dan memanusiakan manusia Di sekitar kita Itu penting Jadi jangan pernah berhenti mengabdi Supaya kehidupan kita penuh dengan arti Dengan terus menerus mengabdi Kita membangun harapan Bagi sesama dimanapun kita ada Ya Jangan pernah berhenti mengabdi Karena itulah panggilan hati yang murni Orang yang berhenti mengabdi dan justru merusak. Sejatinya mereka telah kehilangan. Kemurnian hati. Yang ada hanya kejahatan. Bukan berhenti. Tapi terus menambahnya di kehidupan. Itu berbahaya. Jangan ada di sana. Jadi mari kita bangun. Hari-hari. Dengan cara. Yang elok. Terus mengabdi kuat teguh berhenti ya mengabdi untuk kebaikan orang lain berhenti merugikan orang lain awas jangan salah arah semoga kita ada di sisi yang tepat bersama saya Bigman Sirait